Para pendengar saja, dimanapun anda berada, masih kembali bersama kami di 756 AM Radio dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Para pendengar, untuk kesempatan sore hari ini, pada maghrib, kembali kami akan sajikan ke ruang dengan anda sebuah kajian langsung dari Masjid al barakah Kampung tengah Dengan pemateri Ustaz Muhammad Nuzul Hafizullahullah Ta'ala, dengan tema Tafsir Misbahul Munir. Dari studio kami sampaikan, selamat menyimak.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 وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَادِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَ الْأُمُورِ مُحْدَثَتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَمَّا بقى dan pendengar Radio Raja yang saya hormati saya cintai karena Allah SWT dan semoga kita sama-sama diberikan hidayah dan taufik dari Allah SWT marilah kita bersama-sama membuka majlis yang mulia ini dengan memanjatkan puja dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita tidak ada satupun detik yang melewati hidup kita kecuali di sana ada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Nikmat di atas sunnah yang dengannya kita akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan pada kesempatan malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah memberikan taufik kepada kita Untuk kembali Singgah di rumahnya Untuk kembali singgah Di salah satu taman-taman surga Guna mengerjakan Salah satu syiar islam Salat maghrib berjamaah Dan dilanjutkan Dengan menghadiri Sebuah majelis Majelis yang begitu Mulia di sisi Allah SWT Majelis Yang diliputi oleh Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Majelis yang dinaungi oleh para malaikat Malaikat Allah SWT Dan majelis Yang akan membuat kita bangga Karena Allah SWT menyebutkan Nama-nama kita di hadapan para malaikatnya Ketika kita hadir di majelis tersebut Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diterangkan Imam Muslim, beliau bersabda: "Majista makau mun fi baiti min guyutillah yatlu na kitab Allah, wa yatadarasuna ba'inahum illa nazarat alaihim Sakinah wa gushyathum alrahma, wa hafathum malaikah wa zakarhum Allah fi man indah." Tidaklah sebuah kaum berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala untuk membaca Al-Quranul Karim atau mempelajari ayat-ayat Al-Quranul Karim, mempelajari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berfungsi mentafsirkan Al-Quranul Karim. Tidaklah aktivitas itu mereka kerjakan. Kecuali ketenangan akan memasuki jiwa-jiwa mereka Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Akan meliputi mereka Dan malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala Akan menaungi mereka Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebutkan mereka Di hadapan para malaikatnya Dan ini yang membuat kita bangga Jemaah sikian rahimanillah wa yakum Apabila kita Memurnikan niat kita Ketika kita hadir di majlis ini Maka berbanggalah Karena pada detik ini Pada saat ini Rabbuna, Rabb kita Zat yang maha mulia Zat yang maha tinggi Sedang menyebutkan nama-nama kita di hadapan para Malaikatnya Dan ini adalah sebuah keutaman yang begitu besar Dan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala Yang tidak Allah berikan kepada setiap hambanya Maka oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah SWT Apabila kita mendapatkan nikmat yang begitu besar ini pada kesempatan malam hari ini Jamhaskan rahimanillahu wa'iyakum Salawat dan salam semoga ter selalu tercurahkan kepada kuduah kita Suri taulah kita Orang yang paling berjasa Sehingga kita bisa menikmati nikmat iman dan nikmat Islam sampai detik ini Yaitu Rasulullah SAW Beserta para keluarga ahli bait beliau Sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah nangun sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Hadirin sekalian wa wa'ayyakum Pada kesempatan yang lalu dan begitu juga pada kesempatan kali ini kita membahas sebuah poin penting dari surat al-Baqarah ayat ke-25 ketika Allah berfirman wa basyiril amanu wa amilush shalihatin annalhum jannatin tajri min tahtiha anhar dan seterusnya Allah berfirman berilah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh Bahwa mereka akan mendapatkan surga Yang di dalamnya Mengalir sungai-sungai Yang begitu indah Dan seterusnya sampai akhir ayat Yang insya Allah akan kita kaji uh, Faedah demi faedah Jamah saya rahimah Kita telah sampai kepada sebuah faedah Bahwa ayat ini Mengandung sebuah keutamaan beramal saleh. Ayat ini memberikan faedah kepada kita pentingnya beramal saleh, pentingnya beramal dari ilmu yang kita miliki. Dan cara pendalilannya adalah Allah menyebutkan wabshiril ladina amanu wa amil salihat, yang berhak mendapatkan kabar gembira dalam ayat ini adalah orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dan telah kita jelaskan bahwa akidah Ahlussunnah Wal Jamaah dalam masalah iman adalah mereka mengatakan amal ibadah itu termasuk bagian dari iman. Jadi mereka mengatakan al-amalu minal iman. Amal ibadah atau amal anggota badan kita Itu termasuk Kedalam makna iman Artinya Jika Ayat ini berbunyi Wabashirilladina amanu Saja Maka Orang-orang beriman Mengandung makna Orang-orang yang beriman dengan hatinya Dan mengamalkan amal saleh. Namun Allah sebut lagi Amal saleh setelah menyebutkan orang-orang yang beriman. Dan dalam ilmu sastra Arab, dalam ilmu balaghah, apabila salah satu bagian dari sebuah hal disebutkan setelah hal tersebut, maka ini menunjukkan pentingnya bagian tersebut, keutamaan dari bagian tersebut. Sama seperti hal ini. Atau ayat ini Amal soleh adalah bagian dari dari iman. Kalau dikatakan orang-orang yang beriman, artinya orang yang meyakini dengan hatinya dan mengamalkan dengan anggota badannya. Jadi sudah cukup, tapi Allah sebutkan kembali setelah menyebutkan orang-orang beriman, orang-orang yang beramal saleh. Ini menunjukkan pentingnya kita beramal saleh. Sebagaimana Contoh yang sempat saya katakan Apabila kita mengatakan Telah berkumpul DKM Masjid-masjid di Jabotabek Dan DKM Masjid Al-Barkah Saya ingin pertama, DKM Masjid Al-Barkah ini Sudah termasuk apa belum? Ketika kita mengatakan Seluruh DKM dari Jabotabek Sudah termasuk Namun kembali diucapkan Itu untuk menegaskan Pentingnya peran DKM dari Masjid Al-Barakah. Jadi menekankan bahwa hal ini benar-benar dipandang atau ditekankan. Dan begitu juga dalam masalah ini. Wabashiriladina, amanuwaamilusalihat. Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan yang melakukan amal saleh. Ini menunjukkan pentingnya amal saleh dalam pandangan Islam. Bahwa kita harus beramal. Dari apa yang telah kita pelajari selama ini Dan telah kita katakan jemaah Bahwa ilmu agama Memiliki segudang keutamaan Dan ini telah kita ketahui Baik seluruhnya maupun sebagiannya Dari banyak sekali majlis-majlis ilmu Yang membahas tentang keutamaan-keutamaan Ilmu agama Namun yang perlu kita ketahui Jemaah sekalian Ilmu-ilmu atau ilmu agama dengan segudang utamanya tersebut itu akan berfungsi apabila ilmu tersebut produktif melahirkan amal saleh. Jadi ilmu tersebut berjalan beriringan dan bersamaan amal saleh. Dan sebaliknya apabila ilmu yang kita miliki tidak menghasilkan amal saleh dalam kehidupan nyata hanya sekedar teori belaka, hanya sekedar wawasan saja, atau kata-kata yang kita torahkan di dalam kertas-kertas atau buku tulis kita, maka keutamaan itu tidak akan berfungsi untuk untuk kita. Dan ini dijelaskan oleh para ulama kita. Dan didukung oleh dalil-dalil, yang valid, yang sahih. Dan di antara para ulama yang menjelaskan cukup panjang lebar dalam masalah ini adalah Imam Syatibi dalam Al Muawafat, bahkan beliau mengatakan wa anna kullu ilmin la yufidu amalan fa li isafis shar'i ma yadullo alastisani. Dan setiap ilmu yang tidak menghasilkan amal saleh, yang tidak diamalkan oleh pelakunya, yang tidak diamalkan oleh penuntutnya maka tidak ada satupun dalil dalam syariat Islam yang menunjukkan baiknya ilmu tersebut, keutamaan ilmu tersebut. Karena ilmu Imam Syafi'i mengatakan adalah ibadah atau ilmu akan menjadi sebuah ibadah apabila produktif melahirkan amal-amal saleh. Jadi beliau mengatakan ilmu itu bukan ibadah independen Bukan ibadah mustaqillah Tapi ilmu adalah kunci untuk membuka pintu-pintu amal saleh Yang ada di hadapan kita Sebagaimana dijelaskan oleh Sufyan Al-Tawri Sufyan Al-Tawri pernah mengatakan Innama yuta'allamul ilmu liyuttaqallahu bihi Sesungguhnya ilmu itu dituntut Ilmu itu dipelajari untuk dijadikan kunci bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dijadikan alat untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kita tahu bersama apa sih makna takwa jemaah sekalian apa makna takwa salah satu definisi sederhana dari takwa adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala jadi Sufyan al-Sawri mengatakan ilmu itu dituntut, ilmu itu dipelajari untuk mengerjakan perintah-perintah Allah dan untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Karena kita tidak mungkin mengetahui apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan apa saja yang dilarang oleh Allah kecuali atas dasar ilmu. Jadi ini menunjukkan jamaski rahimahillah wa yaqum bagaimana para ulama kita menjelaskan bahwa ilmu yang kita tuntut itu harus produktif menghasilkan amal ibadah dan kita harus berusaha semaksimal mungkin mengamalkan apa yang kita pelajari. Oleh karena itu jamaski rahimahillah memang indah ketika kita menyempatkan waktu untuk duduk di salah satu taman surga memang sebuah kenikmatan ketika kita mendengar Betapa indahnya ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibahas oleh para ustadz-ustadz kita. Namun ada satu hal yang perlu kita renungi bersama, yaitu sudah siapkah kita menjawab pertanyaan Allah Subhanahu Wa Taala ketika Allah bertanya kepada kita pada hari kiamat tentang apa saja yang sudah kita amalkan dari ilmu yang kita bahas, ilmu yang kita kaji di majelis-majelis taklim atau sarana saran menurut ilmu yang lainnya. Ini yang perlu kita pikirkan jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya beliau mengatakan la tazulu qadama 'abdin yaumil qiyamati hatta yus'al an arba tidak akan beranjak kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang empat hal dalam riwayat yang lain lima hal di antara pertanyaannya apa jemaah sekalian wa an ilmihi Mada amil lebih. Jadi akan ditanya tentang ilmu agamanya, apa yang telah dia amalkan dari ilmu tersebut. Jadi ketika kita mempelajari tentang tauhid, Allah akan tanya bagaimana kita mengaplikasikan tauhid kita. Ketika kita sudah sudah mempelajari solat yang sesuai dengan sunnah, Allah akan tuntut kita dan tanya kita bagaimana kita mengamalkan solat kita sehari-hari. Ketika kita sudah mengetahui wajibnya berhijab. Bagi wanita muslimah, Allah akan tanya nanti pada hari kiamat bagaimana kita mengenakan pakaian kita di kehidupan kita sehari-hari. Dan ini yang harus kita pikirkan jemaah sekalian. Oleh karena wallahi wa taullahi billahi demi Allah jemaah sekalian, pada hari kiamat nanti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang bagaimana kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini. Pada pekan yang lalu di majelis-majelis ta'lim yang lain, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pikirkan juga bagaimana kita menjawab pertanyaan ini. Karena ini adalah masalah yang sangat-sangat penting. Dan kita berusaha semaksimal mungkin mengamalkan apa yang kita yang kita pelajari. Oleh karena itu, jemaah sekalian rahimanillah yakum, para ulama kita khususnya para sahabat Tabi'in, tabi'u tabi'in, sangat memahami Pentingnya mengamalkan Ilmu yang dia miliki Dan mereka sangat memahami Kalau kita tidak apik Dalam mengamalkan ilmu kita Justru ilmu kita akan menjadi Bumerang bagi bagi kita Dan saya sudah katakan apa yang dikatakan Sufyan Al-Tawri Apa kata Sufyan Al-Tawri? Ma'akhafu ala syai'in Yudakhilu an yudakhilanin nara illa al hadith tidak ada sesuatu yang paling menakutkanku yang bisa memasukkan aku ke dalam api neraka kecuali hadis-hadis yang aku pelajari. Salah satu maknanya beliau khawatir hadis-hadis yang beliau sudah kuasai tidak bisa beliau amalkan dan akan menjadi bumerang nanti pada hari kiamat. Karena Nabi SAW bersabda apa dalam hadis at-Muslim dan nama-nama sebagainya, Nabi mengatakan Al-Qur'anu hujjatun laka au Al-Quran itu akan menjadi senjata kita pada hari kiamat yang akan membela kita atau sebaliknya akan menjadi bumerang kita yang akan menikam kita pada hari kiamat. Apabila kita hanya menjadi sebuah wawasan, teori, ensklopedi dan lain sebagainya. Oleh karena itu perhatikan, jamaah sekalian, Rahimahillah, Wa'iyakum. Oleh karena itu para sahabat sekali lagi sangat bersemangat mengamalkan ilmu dan pada kesempatan lain kita sudah sebutkan bagaimana Ummu Habibah begitu bersemangat mengamalkan hadis yang beliau dengar dari Nabi SAW yaitu hadis tentang tentang salat rawatib 12 eh, 12 rakaat ketika nabi bersabda dalam hadis riwayat muslim man shalla itsnati raka'a itsnati ashrata rak fi yaumin wa lailah bunya baitun fil jannah. barang siapa yang mengerjakan salat rawatib Qobliya dan Ba'diyya 12 rokaat Maka Allah akan bangunkan untuknya Karena amal ibadah tersebut Rumah di di surga Apa kata beliau? Fama taraktuhunna mundus sami'tuhunna minan Nabi SAW Aku tidak pernah meninggalkan sholat sunnah tersebut Semenjak aku mendengar sabda ini dari Rasulullah SAW Subhanallah Gimana kita dengar Atau dari Ibu kita yang satu, satu ini, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sudah jelaskan bagaimana Abu Bakar As-Siddiq dengan begitu berjiwa besar, menanggalkan seluruh sakit hatinya, menanggalkan seluruh kekecewaannya kepada Mustah, dan memaafkan beliau ketika Allah tegur beliau dalam surat An-Nur ayat 22. Dan tidaklah atau tidak ada Amalan yang dilakukan Abu Bakar as ketika mendengar ayat ini kecuali mendatangi Mistah dan bersumpah untuk membayar sumpahnya yang sebelumnya agar selalu memberikan bantuan dan subsidi kepada Mistah dan kita sudah jelaskan uh, kisah lengkapnya pada kesempatan yang yang lalu. Bisa dipahami jamaah Syaikhul Rahmanilah wa Yaakum. Ya. Ada sebuah pertanyaan atau ada sebuah kerancuan berpikir yang saya janjikan akan kita bahas bersama di akhir majelis kita yang yang lalu. Sebagian kaum muslimin itu salah paham dalam memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Tirmidzi yang baru saja kita sebutkan. Dan salah paham memahami materi ini secara umum. Jadi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta arba. Tidak akan beranjak kaki seorang hamba sampai dia ditanya tentang 4 atau 5 hal dan salah satunya tentang ilmunya bagaimana dia mengamalkan ilmunya tersebut. Sebagian orang berpikir kalau tahu begini caranya atau begini konsekuensinya belajar, mendingan saya tidak usah belajar sama sekali kan begitu biar pertanyaan nanti di hari kiamat sedikit karena semakin banyak belajar pertanyaannya akan semakin banyak, bebannya untuk beramal semakin banyak, mendingan belajar sedikit-sedikit saja sehingga nanti ketika, ketika Allah memberikan pertanyaan pertanyaannya pun juga sedikit dan mendingan saya istiqomah menjadi orang bodoh kan kalau orang bodoh buat salah kan dapat uzur iya gak jawab sekalian orang bodoh salah dapat uzur apa tidak Dapat uzur kalau sudah belajar gak ada uzur lagi buat saya mendingan mulai saat ini saya ambil pensiun dini dari majelis taklim mau jadi orang bodoh saja Ya gak masalah dapat surga yang rendah-rendah Yang penting bisa Dapat uzur Pernah dengar gak orang berpikir seperti ini Aduh Semakin banyak tahu Semakin hilang uzur Dari diri saya Saya tidak bisa bermaksiat lagi Karena kalau saya bermaksiat Dan saya sudah tahu Allah akan menanyakan hal itu kepada saya Mendingan saya gak tahu Kalau saya tidak tahu saya akan mendapatkan uzur karena nabi mengatakan um oh pakai dalil lagi nabi mengatakan innallaha tajawaza an ummati al khata wa nisyyan allah akan memaafkan umatku atau kesalahan umatku yang mereka lakukan karena apa karena tidak tahu karena bodoh yang kedua karena lupa dan karena dipaksa dan allah berfirman dalam ayat terakhir surat al baqarah la yukallif la yuk, robbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rob kami, janganlah engkau menghukum kami karena kami karena ketidaktahuan kami dan karena lupa yang kami atau yang hingga di dalam diri kami jadi dosa yang kami lakukan karena lupa dan karena ketidaktahuan jangan dihukum ya Allah dan Allah berfirman, Allah mengatakan apa dalam hadis ratimah muslim فعلتو, dan telah aku kabulkan doa ini jadi ternyata orang yang Bersikap seperti ini pakai dalil juga Namanya kan sudah sekali-sekali ngaji wah Jadi ternyata pakai dalil juga Untuk tidak ngaji Jadi pakai dalil untuk tidak Tidak ngaji Dan tetap istiqomah jadi orang bodoh Gimana aja mas kalian Pernah dengar gak Karena beberapa kali pernah dengar seperti ini nah Buat apa saya tahu Semakin banyak tahu semakin berat beban hidup saya Nanti di akhirat Mendingan saya gak tahu sama sekali Dan dapat utuh dari Allah SWT wa ta'ala. Paham masalahnya? Apa jawabannya, jemaah sekalian? Apa benar? Kalau benar benar ini pertemuan terakhir kita saja. Iya, kalau benar begitu, saya tutup kajian ini. Ada yang mau menjawab? Siapa yang bisa jawab dengan sempurna, saya berikan hadiah. Tidak ada ya? Paling tidak kita bisa menjawab dengan tiga jawaban Jawaban yang pertama Ketika seseorang tidak mau belajar agama Karena dalih yang baru saja kita sebutkan Maka dia mendapatkan dosa karena dia tidak mengamalkan atau tidak mengerjakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslim menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim baik yang laki-laki maupun wanita jadi kata siapa jadi orang bodoh itu enak kata siapa orang yang tidak mau ngaji itu nyaman justru dia mendapatkan dosa karena dia tidak Menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim Yaitu diantaranya menuntut ilmu agama Dan hadis sahih diorotkan oleh Imam Ibnu Majah Bisa dipahami? Jadi tidak ada alasan untuk tidak hadir di majelis ilmu Karena begitu kita tidak mau belajar Padahal kesempatan itu terbuka lebar di hadapan kita Kita mendapatkan dosa Atau kita terancam mendapatkan dosa karena kita tidak menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim disebabkan nabi telah bersabda talabul ilmi faridhatun 'ala kulli muslim menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim baik yang laki-laki maupun wanita itu jawaban yang pertama jawaban yang kedua tentang uzur karena bodoh dimaafkan karena bodoh. Jadi uzur itu dimaafkan. Kita terjemahkan dimaafkan. Diberikan uzur dimaafkan karena bodoh. Jama'an rahimanillahi wa yakum. Perlu kita ketahui bahwa yang dimaafkan adalah hukuman di akhirat. Dosa-dosa tersebut. Adapun efek samping dari kesalahan kita di dunia maka tetap berlaku bagi kita. Ini yang perlu kita garis bawahi. Yang diampun yang dimaafkan itu dosa dan hukuman akhirat. Adapun efek samping, efek negatif dari kemaksiatan, kesesatan atau hal wajib yang tidak kita kerjakan, maka tetap berlaku pada kita di di dunia. Kenapa jemaah sekalian rahimanlak wa yakum Hal ini berkaitan dengan materi kita beberapa pertemuan yang lalu. Ketika kita mengatakan tidak ada satupun maslahat kecuali telah disyariatkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wataala, dan tidak ada satupun mafsadat kerusakan kecuali telah dilarang oleh Allah Subhanahu Wataala. Jadi ketika kita mengerjakan sebuah kemaksiatan itu sama saja membahayakan diri sendiri. Terkena dengan efek negatif dari perbuatan tersebut Dan ketika kita tidak mengerjakan kewajiban Itu sama saja kita mengalami kerugian Karena tidak mendapatkan maslahat Efek positif atau sisi positif Kandungan positif yang ada di dalam syariat tersebut Dan saya katakan Kita sudah pelajari bahwa ini ijma' para ulama Sebagaimana dikatakan oleh -ibnu, Ibnul Hajib dan inilah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 157 ketika Allah berfirman ya'muruhum bil ma'ruf Nabi mengajak manusia atau mereka untuk mengerjakan yang ma'ruf Artinya perintah Allah mengandung sisi positif Jadi semua yang ma'ruf, semua yang baik itu telah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Wahyakum anil mungkar dan beliau telah melarang mereka dari seluruh perbuatan keji dan mungkar. Jadi seluruh larangan-larangan yang ada di dalam Islam itu mengandung kemungkaran, kekejian dan efek negatif, efek samping. Jami'ahul rahimahillah. Wahyakum. Wajuhilulahumotoyibat dan seluruh hal-hal yang baik yang toyib itu telah dihalalkan oleh Nabi saw. Wahyu harri mu alaihi mal khobais dan Nabi saw telah mengharamkan seluruh hal-hal yang mengandung efek negatif, hal-hal yang buruk dan lain sebagainya. Jadi jamaaskan rahimahilah wa iyyakum. Ketika kita mengerjakan sebuah kemaksiatan, berarti kita telah mengancam diri kita sendiri dengan berhadapan dengan efek negatif yang ada di dalam perbuatan tersebut. Walaupun nanti kita tidak berdosa karena bodoh, tetapi efek negatif dari apa yang kita kerjakan itu berlaku bagi kita. Bisa dipahami apa tidak? Oleh karena itu jamaah sekalian paradigma berpikir, pola pikir yang harus kita tekankan di otak kita bahwa syariat ini kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak butuh dengan ketaatan kita. Allah maha kaya, yang butuh syariat adalah kita untuk keberlangsungan hidup kita di dunia dan di di akhirat. Saya akan berikan contoh dalam masalah ini Di beberapa waktu yang lalu Kita dikejutkan Oleh berita Dan persaksian beberapa dokter Yang menangani Kasus-kasus Penyakit kelamin Penyakit kelamin Yang membuat Kasus-kasus ini tidak biasa Bahwa pengidap kas uh, Pengidap penyakit-penyakit kelamin tersebut adalah Orang-orang yang penampilannya itu muslim Wanita-wanita yang memakai busana muslimah Memakai jilbab Tapi ternyata terkena penyakit kelamin Ketika diusut Diinterogasi dan lain sebagainya Ternyata pangkal dari penyakit ini adalah Mereka melakukan nikah mut'ah Nikah mut'ah Yaitu nikah kontrak Bisa dipahami? Paham ya nikah mut'ah Paham tidak? Paham Paham tidak? Tidak paham Paham ya Iya Jadi nikah dengan durasi waktu tertentu Apa bedanya nikah mutah dengan nikah dengan niat talak? Ada yang bisa menjawab apa tidak? Apa bedanya nikah mutah dengan nikah dengan niat talak? Pernah dengar nikah dengan niat talak? Hah? Belum pernah. Ada perbedaan. Kalau yang pertama nikah mutah keharamannya disepakati oleh para ulama, ijma kalau nikah dengan niat talak dipersilisikan oleh para ulama walaupun yang roji walau ta'ala haram perbedaan yang kedua nikah mut'ah durasi waktunya itu disebutkan ketika akad nikah adapun nikah dengan niat talak namanya juga niat suaminya itu atau calon suami menyembunyikan niat menceraikan istrinya pada waktu tertentu di dalam hatinya saja jadi semuanya memang nikah yang diniatkan untuk tidak tidak berlangsung selama lamanya. Tapi kalau nikah mut'ah itu durasinya itu disebutkan. Saya nikahkan putri saya dengan Fulan bin Fulan dengan mas kawin kredit misalnya. Wah, kayaknya nggak ada. Dalam dengan jangka waktu atau dalam durasi waktu satu tahun atau selama satu tahun saya terima nikahnya dalam waktu satu tahun dalam waktu satu bulan dalam waktu seminggu dalam waktu tiga hari dalam waktu sekali berhubungan suami, istri itu nikah mut'ah tapi kalau nikah dengannya, nyata tidak disebutkan jadi calon istrinya bahagia banget gembira sekali padahal di waktu yang bersamaan calon suaminya telah punya strategi saya akan ceraikan kamu Dua tahun yang akan datang, insya Allah Jadi itu perbedaannya, dan ini khilaf para ulama boleh apa tidak? Karena sekali lagi secara secara zahir, uh, secara penampilan itu tidak ada yang salah dalam nikah dengan niat talak. Karena yang tahu itu hanya hati kan jemaat sekalian. Jadi bagaimana kita mengharapkan? Tapi insya ta Allah talak hukumnya hukumnya harap dan bukan saat ini kita bahas. Tapi intinya nikah dengan niat uh, dengan nikah mut'ah, nikah dengan durasi tertentu dan disebutkan dan jelas, saya ingin bertanya hukum nikah ini itu apa? halal apa haram? Hah? halal apa haram? kok antung ragu-ragu sih? melakukan Hah? haram dengan ijma para ulama dan beberapa sahabat yang mengatakan halal, itu karena mereka tidak mengetahui ada hadis yang yang berbicara dalam masalah ini Nabi mengatakan dalam hadis al-Bukhari, ada hadis dalam Riyad Bukhari Nabi melarang anil mut'ah Nabi SAW melarang nikah mut'ah hadis surat imam Bukhari nah zaman inilah salah satu bukti bahawa nikah mut'ah bukan dari syariat Islam karena kalau dari syariat Islam tidak mungkin ada efek samping ini salah satu bukti nikah mut'ah bukan dari syariat Islam karena sekali lagi kita kembali kepada surat al-araf ayat 157. wuyuhilulahumutoiibat semua hal yang baik itu telah dihalalkan oleh nabi saw sebagaimana dalam hadis ini eh dalam ayat-ayat ini artinya kalau nikah muta itu halal tidak mungkin ada efek samping saya ingin bertanya orang yang poligami dengan sesuai dengan sunnah kena penyakit kelamin apa tidak subhanallah tidak ada walaupun mungkin misalnya Tahun ini istrinya, istri yang ketiga meninggal Besoknya nikah lagi Tok Dua tahun lagi istri yang keempatnya meninggal Nikah lagi, nikah lagi terus lagi Tapi kalau secara syari Sesuai dengan rambu-ramu syari Tidak ada catatan sejarah yang mengatakan Ada seseorang kena penyakit kelamin Gara-gara melakukan poligami yang syari ya, Bukan asal-asalan Tapi lihat bagaimana ketika orang berzina Bisa jadi dia hanya berzina satu kali Dengan satu wanita Tapi langsung terkena penyakit penyakit kelamin atau penyakit AIDS dan lain sebagainya. Subhanallah. Inilah membedakan efek yang ada dalam syariat atau dalam sesuatu kegiatan yang sesuai dengan syar'i dengan sesuatu yang keluar dari syar'i. I. Oleh karena itu kita tidak perlu lagi mengatakan bahwa nikah mut'ah itu tidak ada dalam syariat Islam. Karena kalau ada tidak mungkin ada efek sampingnya. Bisa dipahami? Iya. Pertanyaan berikutnya saya ingin bertanya sama Antum. Ahwat tersebut, wanita tersebut Ketika mengerjakan nikah mut'ah Dia tahu apa tidak nikah mut'ah itu haram Tahu apa tidak Wanita sekali lagi Yang melakukan nikah mut'ah lang Dan setelah itu diponis terkena penyakit kelamin Ketika dia mengerjakannya Apakah dia tahu nikah mut'ah itu haram Tidak tahu Justru sebaliknya Dia anggap ini adalah sebuah ketaatan Karena dia salah masuk Majelis ilmu misalnya dia belajar dengan sebuah kelompok yang menyimpang dari Islam Yang mengatakan nikah muta itu boleh Ketika dia mengerjakan Dia mengerjakannya dengan semangat 45 Ternyata kena penyakit Kelamin Jadi subhanallah Orang yang seperti ini jaman sekalian Kalau memang dia berusaha mencari kebenaran Maka dia akan diudur di hadapan Allah Subhanahu SWT Karena dia tidak tahu Tetapi sekali lagi efek samping di dunia itu Terkena Bisa dipahami? Ini dalil yang sangat jelas. Orang yang melakukan itu tidak mengetahui bahwa ini tuh haram. Justru sebaliknya, tapi toh dia terkena efek negatifnya. Contoh yang kedua aja, masnya Rahimahillah, waaiyakum. Kita mengetahui bersama bahwa salah satu penyebab perceraian yang terjadi pada saat ini itu karena KDRT kekerasan dalam rumah tangga. Di antaranya karena istrinya itu misalnya dijadikan sansak, dipukul, ditonjuk, dibanting, ditendang, pokoknya kompleks lah seluruh uh, apa namanya ilmu bela diri itu diberikan kepada istrinya. Dan jemaat sekalian, saya ingin bertanya, mayoritas atau bukan mayoritas lah. Saya ingin bertanya. Berapa persen dari mereka yang paham hukum syar'i tentang masalah ini bahwa suami itu tidak boleh memukul istri kecuali sesuai dengan surat An-Nisa ayat 34. Wallati takhafuna nusyuzahunna faidhuhunna wahjuruhunna fil madajih wadribuhunna dan istri-istri yang kalian khawatir melakukan perbuatan yang durhaka kepada kalian maka nasihatilah mereka kalau tidak insaf kalau tidak sadar boikot dia mereka di tempat tidur dan kalau tidak sadar pukullah mereka dan pukulan ini dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis yang menunjukkan Imam Ahmad dan dijadikan bab oleh Imam Bukhari dorban gaira mubarri pukulan yang tidak menyakitkan dan tidak boleh dipukul di muka tidak boleh dipukul di, di muka dan tidak boleh menyakitkan fisik seorang istri apalagi sampai membuat muka sang istri itu berubah itu tidak diperbolehkan zaman sekalian hidungnya mencong ke kanan mencong ke kiri giginya tinggal dua dan seterusnya ini tidak diperbolehkan saya ingin bertanya berapa banyak di antara orang yang melakukan hal tersebut yang mengetahui syariat ini banyak apa tidak sangat sedikit, mayoritas mereka tidak tahu bahkan sebagian mereka meyakini bahwa ini adalah hak seorang suami seorang suami boleh memukul istrinya, karena saya kepala rumah tangga tapi ketika syariat ini dilanggar baik tahu maupun tidak tahu mereka terkena efek negatifnya apa efek negatifnya? rusaknya, pecahnya karamnya bahtera rumah tangga mereka dan terjadi perceraian Padahal ketika mukul itu mereka tidak tahu bahwa ini tidak diperbolehkan. Namun sekali lagi jemaah ya sekalian, mas atau kegiatan atau hal yang menentang syariat itu memiliki efek negatif. Dan kalau kita langgar hal tersebut, kalau kita kerjakan hal tersebut, mungkin kita dapat uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak tahu. Namun jemaah ya sekalian, efek negatifnya berlaku pada pada kita. Oleh karena itu hati-hati dalam menyelisih syariat. Yang rugi itu kita bukan Allah subhanahu wa ta'ala Bisa dipahami masalah ini? Dan diantara dalil yang menunjukkan masalah ini adalah Hadis yang sering dibawakan Dalam masalah taubat Dalam masalah Masalah taubat Adalah kisah seorang pembunuh 99 nyawa Hadis riwayat muslim Lalu dia datang kepada rahib, ahli ibadah dan bertanya, "Apakah saya masih bisa tobat?" Apa jawaban si rahib? "Tidak bisa tobat." Dalam bahasa yang lain, si rahib tidak tahu syarat sebuah syariat dalam masalah tobat. Akhirnya dia jawab tidak bisa tobat. Apa yang terjadi? Beliau dia dibunuh oleh pembunuh tersebut. Efek negatifnya kena karena dia tidak tahu sebuah hukum syar'i dalam masalah dalam masalah agama. Akhirnya komplitlah nyawa yang telah terbunuh menjadi seratus nyawa. Lalu dia datang kepada ahli ilmu dan apa kata ahli ilmu? Ma'ayhulubayna kubayna taubat. Siapa yang atau apa yang bisa mencegah, yang bisa menghalangi anda dengan taubat kepada Allah Subhanahu Wataala? Karena dia, menge, karena orang alim ini mengetahui sebuah syariat tentang taubat dalam masalah ini, nyawa beliau itu tidak, tidak, tidak hilang dan justru sebaliknya dia bisa memberikan hidayah kepada pembunuh berdarah dingin tersebut dan akhirnya pembunuh berdarah dingin itu taubat dan singkat cerita dia diampuni oleh Allah SWT dan uh, dimaafkan dosa, dosanya jadi subhanallah, jadi sekali lagi jamaah-jamaah rahimanillah wa'iyakum hati-hati dengan maksiat walaupun anda tidak tahu begitu anda mengerjakan sebuah kemaksiatan efek negatifnya itu berlaku bagi, bagi anda orang yang tidak pernah zikir orang yang tidak pernah melakukan zikir, walaupun dia tidak tahu, mungkin dia tidak dia tidak diapa-apakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi jiwanya tidak akan tenang jemaah sekalian. Karena ini sudah harga mati. Alabi zikrullahi tatmainul qulub. Ketahuilah sesungguhnya dengan berzikir hati itu akan akan tenang. Oleh karena itu orang yang tidak pernah pernah berzikir, baik dia tahu maupun tidak tahu, efek sampingnya itu terkena kepada kepada dia. Dia tidak bisa mendapatkan kehidupan yang yang tenang. Dan kita lihat sendiri betapa banyak orang-orang kaya yang hidupnya gelisah. Hidupnya gelisah. Dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda, kalau kita tanya pada mereka, mereka bisa menjawab enggak syarat zikir? Tidak bisa. Karena mereka tidak paham masalah ini. Tapi efek negatifnya langsung terkena kepada kepada mereka. Hidup mereka tidak tenang. Dan mereka tidak bisa menikmati Indahnya tenangnya seseorang berpikir Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang terakhir Jawaban yang terakhir Masih ada waktu ya Hah? Yang terakhir Jawaban yang ter Terakhir Jawaban yang dikatakan oleh Salah satu jemaah tadi Jazahullahu khairah Tapi tidak dapat hadiah ya Bahwa Tolong bedakan antara orang yang tidak tahu Sedangkan dia berusaha mencari kebenaran Dengan orang yang sengaja tidak mau tahu Ini dibedakan dalam syariat Dan yang dimaksud udur Dimaafkan karena kebodohan Adalah kondisi yang pertama Orang yang tidak tahu Namun dia memiliki upaya, usaha, semangat untuk mencari tahu Adapun seseorang yang memang sengaja tidak mau tahu, sengaja tidak mau tahu, bahkan istiqomah jadi orang bodoh, maka itu tidak dinamakan jahil dalam syariat, namun dinamakan al-i'rad. Artinya berpaling dari agama, meninggalkan agama, bukan dikatakan bodoh tetapi berpaling, i'rad dan iqrat itu tidak diudur jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum dan perincian ini dijelaskan oleh ulama di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam Al-Qaulul Mufid bedakan antara bodoh yang dimiliki oleh seseorang yang berusaha mencari kebenaran dengan kebodohan yang lahir dari sikap tidak mau tahu yang kedua tidak dinamakan jahil, yang kedua dinamakan i'rad. Bahkan jemaah sekalian, kalau sikap ini dipupuk terus, dibudidayakan terus, maka dikhawatirkan akan mengeluarkan pelakunya dari dari Islam. Oleh karena itu Muhammad At-Tamimi ketika menjelaskan pembatal-pembatal keislaman dalam bukunya yang sangat terkenal Nawaqidul Islam, beliau mencantumkan Sepuluh pembatal keislaman dan pembatal yang ke sepuluh adalah irad. Beliau katakan al iradu andini lahi taala. Layat allamu walayak malubihi. Berpaling dari agama Allah, tidak mau mempelajarinya dan tidak mau mengamalkan ajaran Islam. Lalu beliau memberikan dalil dalam surat. As-Sajdah ayat 22 Allah berfirman waman azam mimman zukkira bi ayati rabbihum thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun Dan siapa yang lebih zalim kata Allah Subhanahu wa taala siapa yang lebih zalim dari orang-orang yang telah disampaikan telah diingatkan dengan ayat-ayat Allah lalu mereka berpaling mereka tidak mau tahu sudah dijelaskan ini loh dalilnya. Ini hujahnya. Dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahihah. Menurut pemahaman yang benar. Pemahaman yang dipahami Rasulullah dan para sahabatnya. Tapi dia tidak mau tahu. Dia tidak mau datang ke majelis ilmu. Padahal dengan mudahnya dia melangkahkan kaki dari rumahnya ke majelis ilmu tersebut. Ini dinamakan I'rat Jamaskar Rahimanillah Wa Iyakum. Mimman Thumma A'radu Anha. Lalu mereka ber, atau dia berpaling dari dari ayat-ayat Allah inna minal mujrimina muntakimun sesungguhnya kami akan membalas perbuatan orang-orang mujrim tersebut, orang-orang fasik dan orang-orang pendosa tersebut jadi jemaah sekalian rahimah sikap ini fatal kalau dibudidayakan karena sekali lagi ulama menganggap orang yang tidak mau belajar karena mereka membenci ilmu agama Karena mereka tidak mau belajar ilmu agama. Sengaja tidak mau belajar ilmu agama. Ini dikhawatirkan keluar dari agama. Agama Islam. Sebagaimana dikatakan oleh. Sheikh uh, Saleh, Saleh Fauzan. Ketika mensyarahkan. Menjelaskan. Uh, buku yang baru saja saya sebutkan. Nawaqidul Islam. Karya Muhammad At-Tamimi. Rahimahullah. Jadi jamaskan rahimahullah. Setelah kita mengetahui tiga jawaban ini, tidak ada alasan kita untuk belajar. Menghindar atau cara atau solusi yang benar untuk berhadapan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Tirmidzi di atas bukan dengan menghindar dari majelis-majelis ilmu tapi tetap datang ke majelis-majelis ilmu lalu kita berusaha mengamalkan ilmu yang kita peroleh tersebut semaksimal mungkin. Itulah solusi satu-satunya. Bukan justru melarikan diri dari majelis-majelis ilmu, melarikan diri dari buku-buku Islam. Firman-firman Allah dan sunah-sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka pun akan terkena akibatnya. Namun beda kasus saja dengan orang yang belajar tapi tidak mengamalkan ilmunya. Oleh karena itu sekali lagi solusi yang benar adalah tetap belajar, berusaha istiqamah, berusaha minta isti'anah kepada Allah SWT, pertolongan kepada Allah SWT, untuk diberikan istiqamah dalam menuntut ilmu, lalu meminta taufik dari Allah SWT dan isti'anah kepada Allah SWT, meminta pertolongan kepada Allah SWT untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah bahwa salah satu faktor kurang maksimalnya kita dalam beramal saleh, kurang maksimalnya kita dalam mengamalkan ilmu yang kita pelajari adalah tidak kuatnya iman kita kepada hal-hal yang gaib. Dan ini perlu kita pahami bersama, jemaah. Masukin Rabbimana wa iyaqum. Kita kurang dalam mengimani janji-janji Allah yang tidak terdeteksi oleh panca indera kita di dunia ini seperti surga seperti bidadari seperti pahala dan seluruh keutamaan yang Allah persiapkan di akhirat telah. sehingga hal ini menyebabkan kita kurang bersemangat kurang termotivasi untuk mengerjakan setiap amal saleh. Oleh karena itu jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Salah satu sifat orang beriman yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pertama kali dalam Al-Qur'an adalah apa jemaah sekalian? Ya? Orang-orang yang beriman dengan perkara-perkara yang gaib. Dalam surat Al-Baqarah di awal-awal surah Al-Baqarah Allah berfirman Alif Lam Mim, zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim. Al-Qur'an ini adalah kitab yang tidak per yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya dan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang yang bertakwa. Lalu Allah menyebutkan beberapa sifat orang yang bertakwa dan yang menariknya jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Sifat yang pertama adalah Alladina yuk minu ghaib. Orang-orang yang beriman dengan hal-hal yang ghaib, karena ini modal utama kita dalam mengerjakan seluruh amal saleh. Ini yang membuat kita termotivasi untuk beramal, untuk sholat, untuk berzakat, untuk berhaji. Untuk menjauhi larangan-larangan Allah, untuk tidak memakan uang-uang haram, untuk tidak makan uang riba, untuk menutup aurat dan lain sebagainya. Karena kita yakin bahwa apa yang kita lakukan itu tidak gratis, semuanya akan dibayar tunai oleh Allah Subhanahu Wataala. Oleh karena itu jangan perhatikan masalah ini. Saya akan memberikan contoh saja, Mas Karafimani, la huwaiyakum. Ketika misalnya Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriatkan oleh Imam Muslim. Nabi mengatakan, "Rak'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." Dua rakaat salat sunnah fajar yang dikerjakan antara azan subuh dan iqamat subuh itu lebih baik, lebih tinggi, lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Namun prakteknya bagaimana? kita masih saja kecolongan dalam mengerjakan sunnah yang satu ini kenapa? karena itu tadi jemaah wa iman kita berbeda dengan iman para sahabat keyakinan kita terhadap janji ini berbeda dengan keyakinan para ulama kita atau orang-orang yang hidup di generasi terbaik coba misalnya kita berikan contoh lain barang siapa yang sholat sunnah fajar maka dia akan mendapatkan cek sebesar 10 juta rupiah. Ramai apa tidak? Hah, 10 juta bisa diambil di kelurahan terdekat, misalnya. Jadi barang siapa yang sholat sunnah fajar kasih bukti nanti pak, pak lurahnya kasih kasih cek cek 10 juta rupiah. Pada sholat apa tidak jamaah sekalian? Pada sholat karena janjinya 10 juta. Tapi kalau Nabi SAW bersabda Lebih baik daripada dunia dan isinya Karena abstrak, karena gaib Kita kurang tertarik Padahal zaman sekalian Rahimahnya dunia dan isinya Dunia dan isinya zaman sekalian 10 juta itu seperberapanya Dunia dan isinya Mungkin 0, 0, berapa? Tapi karena langsung Langsung kasat mata Kita jadi bersemangat mengerjakannya Oleh karena itu yang perlu kita benahi adalah iman kita kepada hal-hal yang kaib Dan Allah sengaja memberikan hal tersebut Karena untuk membedakan mana yang beriman dan mana yang tidak atau kurang imannya Kalau hadiahnya langsung kita dapatkan Maka tidak ada unsur ujian dalam amal ibadah Jadi barang siapa yang sholat berjamaah, bisa langsung membawa pulang bidadari misalnya Ya tidak ada ujian dalam hal tersebut Semua akan semangat Namun hal itu Sengaja digaibkan pada saat kita hidup Di di dunia Agar sekali lagi bisa Terlihat Siapa yang beriman kepada hal yang gaib Dan orang yang kurang atau tidak beriman kepada Kepada hal tersebut Jadi orang-orang yang kurang Atau tidak beriman itu tereliminasi Gugur dengan sendirinya Kanan jemaah rahimanillah wa iyakum sekali lagi dunia itu ujian untuk menentukan siapa diantara kita yang paling baik amalnya sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat al-muluk ayat 2 liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian sebagai ujian bagi kalian siapa yang paling baik amalnya jadi oleh karena itu jamaah sekalian pertebal lagi keimanan kita kepada kepada hari, kia, kepada hari kiamat dan seluruh janji-janji Allah dan ancaman-ancaman Allah yang Allah persiapkan untuk untuk kita contoh yang kedua misalnya jamaah sekalian sebagian orang malah solat berjamaah karena mengatakan ini kan fardu kifayah kan begitu ya ini kan apa namanya? Uh, sunnah sunah Lalu kita berikan hadis dari dalam yang dilaporkan oleh Imam Muslim misalnya. Salatul jama'ati afdalu min salatil fadhli wa 720 derajat. Salat berjamaah itu lebih afdol daripada salat sendiri sebanyak berapa? 27 derajat. Iya, saya tahu hadis itu. Tapi ini kan fardu kifayah. Ini kan sunnah muakkadah. Ya saya memilih sholat sendiri. Jami'ah sya'irahimani lalaihu akum. Inilah salah satu bentuk kekurang imannya kita kepada janji-janji Allah. Saya ingin bertanya jami'ah sya'irahimani lalaihu akum. Kita pakai analogi lain. Misalnya kita bekerja. Misalnya kita bekerja, kita berdomisili di Celengsi, di apa? Kampung Tengah ini ya. Ya. Kita tempat tinggal kita di Kampung Tengah dan kita uh, bekerja di daerah Cibubur, di daerah. Cibubur, dekat sekali ya, dekat sekali. Gaji kita itu misalnya lima juta rupiah setiap bulan. Suatu ketika pada suatu hari kita mendapatkan sebuah iklan lowongan pekerjaan, lowongan pekerjaan. Dengan keahlian yang kita miliki, ada sebuah perusahaan yang kantornya itu di jalan Sudirman misalnya Atau Gatot Subroto Jauhan mana? Dari sini ke Cibubur apa ke Gatot Subroto Pak? <laughs> Gatot Subroto lah jelas ya eh, Tapi gajinya aja masya Rahimanillah wa yakum Gajinya berapa? 25 juta sebulan Gaji Antom tadinya berapa? 5 juta Sekarang ada penawaran 25 juta Lalu Antom coba cek Kesana Antum uh, Menjalani tes, interview Dan Antum diterima, keputusan dikembali Kepada Antum Jammasya -se Rahimahallahu'alaikum, secara jarak Jarak ya Dekatan mana Ke Cibubur apa ke Gatot Subroto Ke Gatot Subroto eh, Jarak dekatan mana, dekatan Cibubur Energi yang digunakan Itu lebih mudah mana Ke Cibubur apa ke Gatot Subroto Ke Cibubur yang ketiga, saya ingin bertanya Kalau Antum pindah Kepindahan Antum itu hukumnya apa? Wajib apa tidak? Uh, Antum mau pindah kantor nih Mau pindah pe pekerjaan Dari yang tadinya di Cibubur Lalu pindah ke Gatot Subroto Kalau Antum tidak ambil peluang ini Antum berdosa apa tidak? Tidak berdosa Jadi hukumnya wajib apa tidak? Wajib Hah? Tidak wajib Silakan Antum, kalau Antum rela Antum rido, silakan Antum kerja di tempat yang lama dengan gaji 5 juta. Jadi, hukum pindah sekali lagi wajib apa tidak? Tidak wajib. Antum kalau antum ditanya antum pindah apa tidak? Pindahlah. Hanya orang bodoh yang mengatakan fix saya tidak mau pindah atau orang zuhud kepada dunia mungkin. Tapi fitrah manusia ingin pindah 25 juta. Pindah walaupun macet, walaupun macet walaupun jaraknya jauh, walaupun jaraknya jauh walaupun energi yang tersita cukup banyak walaupun energi yang, uh, yang tersita cukup banyak pindah, karena yang satu lima juta yang satu dua puluh lima juta nah pertanyaannya kalau kita pakai logika seperti ini bedanya apa dengan sholat berjamaah kalau kita sholat sendiri di rumah memang lebih lebih mudah misalnya, anggaplah hukumnya sunnah lah kita tidak mengatakan hukumnya wajib, anggaplah hukumnya sunnah atau kifayah di masjid membutuhkan energi. Tetapi jemaah sekorihimanillaahi wa iyyakum. Pahala di masjid itu 27 kali lipat daripada pahala sholat sendiri. Kenapa? 5 juta sama 25 juta berarti berapa kali lipat? 5 kali lipat ya, kurang lebih ya. Iya enggak? Matematika saya jelek soalnya. Kalau salah tolong kasih tahu. Iya, benar ya. 5 kali lipat. Kenapa dengan iming-iming dunia 5 kali lipat? Kita dengan mudah Mengorbankan seluruh yang tenaga yang kita miliki Untuk mencari kehidupan yang lebih baik Namun Allah tawarkan 27 kali lipat Dengan entengnya kita mengatakan Wah wow, itu kan hukumnya sunnah Gak masalah Kenapa kita tidak terapkan dengan masalah gaji ini Kenapa gak ngambil 25 juta Kan gak wajib saya ambil pak Gak ada yang mengatakan demikian kan Gak ada Anda tuh bodoh banget sih paling dikata demikian jadi jamaah senarah inilah yang membedakan jamaah sekalian kalau kita dikasih iming-iming langsung cash du dunia langsung itu kita tertarik tapi kalau dikasih 27 kali lipat 27 derajat itu kita turun tertarik menghadapi uh, apa um, menyambut seruan Allah subhanahu wa ta'ala padahal kalau kita bandingkan uh, itu tadi jarak apa energi yang kita keluarkan apabila kita ke masjid itu tidak Seberapa apabila misalnya Kita pindah kantor dari Cibubur Ke Gatot Subroto Tapi tetap kita lakukan Adapun masjid yang jaraknya mungkin 1 kilo atau 500 meter Kita sangat berat melakukannya Karena menganggap itu misalnya Hukumnya sunnah atau uh, Fardu Kifayah misalnya demikian Jadi zaman sekalian rahimah Ini pentingnya zaman sekalian Kita meyakini hal-hal ya -hal Yang gaib Sehingga kita semangat beramal dan kita yakin bahwa apa yang kita gunakan setetes keringat pun akan dibayar oleh Allah Subhanahu Wataala, tidak sia-sia sama sekali. Dan kalau kita imani, kita akan semakin bersemangat untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Oleh karena itu tidak heran para sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin, para imam imam kita bersemangat dalam mengamalkan ilmu, karena mereka sangat yakin dengan hal-hal yang yang gaib beda dengan kita iman kita masih pas-pasan, jemaatkan apabila dibanding dengan dengan mereka. Jadi oleh karena itu jemaatkan rahimani lillahwakum pentingnya kita memahami masalah ini dan inilah yang membedakan kita dengan para ulama kita imam ahmad misalnya apa yang dikatakan imam ahmad imam ahmad pernah mengatakan makatab tuhaditan illawakat amil tubihhi aku tidak pernah menulis hadis kecuali telah aku amalkan bayangkan jemaatkan hadis di mustadz beliau itu berapa ribu kata beliau aku tidak pernah menulis hadis kecuali telah aku amalkan. Sudah diamalkan seluruhnya oleh Imam Imam Ahmad. Hatta marartu atau maaf, hatta marra bi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajam wa aqa aba tayyiba dinara. Fa'ataitu al-hujjama dinara fi nahtajamtu. Jadi beliau mengatakan sekali lagi tidak ada satupun hadis pun yang telah aku catat kecuali aku telah amalkan sampai aku membaca sebuah hadis atau sampai datang sebuah kepada sebuah hadis atau sampai lewat di hadapanku sebuah hadis bahwa Nabi saw melakukan bekam jadi berbekam dengan Abu Talibah dan Nabi memberikan satu dinar kepada beliau ketika membaca hadis ini apa kata Imam Ahmad? Fa lalu setelah aku mendengar hadis ini, aku memberikan satu dinar bagi tukang bekam ketika aku berbekam, langsung diamalkan jemaah sekalian dengan har dengan upah atau dengan nominal yang diberikan oleh Nabi SAW uh, ada yang waktu bekam kasih satu dinar, satu dinar itu berapa sih? 4,5 2,5 gram kalau gak salah jadi 1 juta lebih ya 1 gram itu berapa sekarang? ibu-ibu yang jago nih Ibu -ibu. 400 ribu ya 400 ribu kalau gak salah apalagi ada kerusuhan di Mesir ini emas naik 400 ribu kali 4 ya mas kalian 1,6 ya 1,6 hmm, hampir 2 juta bayangkan mengamalkan hadis ini siapa diantara kita bisa mengamalkan hadis ini sekali bekam kasih 2 juta Subhanallah ya para ulama ulama kita bagaimana beliau sangat atau mereka sangat semangat dalam mengamalkan sunnah Nabi SAW sampai nominal nominal pun juga diikuti oleh oleh mereka oleh karena itu tidak heran mereka menjadi uh, orang orang pilihan di mata Allah Subhanahu Wa Taala Al Imam Bukhari pernah mengatakan begini beliau mengatakan maktab tu dan qat Mundo alim tu anal gibah Aku tidak pernah menggibahi seseorang semenjak aku mengetahui bahwa hukum gibah itu haram. Tak pernah menggibahi seseorang pun, jemaah sekalian. Siapa diantara kita sanggup dalam melaksanakan hal ini? Ketika kita mengetahui gibah itu, gibah itu haram. Sampai beliau mengatakan, Inilah arjuan al kullaha walayuhasibun ini an ni iktab ahada. Karena aku sangat berharap. Untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah tidak tidak menghisapku bahwa aku pernah menggibahi seseorang ketika aku aku hidup. Imam Bukhari tidak pernah melakukan gibah ketika mengetahui bahwa gibah itu gibah itu haram. Oleh karena itu perhatikan jemaah sekalian penutur ilmu jangan sampai gibah. Tapi kenyataannya gimana jemaah sekalian? Masih jauh kita dibandingkan uh, mereka. Bahkan ustadznya pun digibahi Ini ustadz itu penjelasannya pun jelimet ya Ini gibah Gibah apa bukan? Gibah Ustad ini bikin ngantuk Subhanallah Orang yang memberikan ilmu kepada dia dia gibahi. Kalau memang ingin kasih masukan Langsung kepada ustadznya Ini ada apa namanya Kayaknya cara seperti kurang efektif Tolong berikan Apa namanya Cara penyampaian yang lain yang tidak sesuai dengan eh, Yang tetap sesuai dengan dengan syari misalnya jadi ini yang perlu kita perhatikan jamaah sekalian Rahimanillah uh, wa Jadi uh, mem, Mempertebal Keimanan kita kepada janji-janji Allah Kepada surga Kepada seluruh keutamaan yang Allah sebutkan Baik secara umum Maupun secara khusus dalam sebuah amalan uh, Tertentu Dan apabila kita bisa Melakukan hal ini uh, Insya Allah uh, Kita Uh, bisa sedikit demi sedikit uh, memperbaiki amal ibadah kita dari ilmu yang sudah kita dapatkan. Dan mungkin ini saja bisa saya sampaikan. Intinya jamaah, Bismillahirrahmanirrahim, uh, jangan kita sia-siakan kesempatan hidup kita yang sementara ini. Begitu dapat ilmu, berusaha diamalkan. Berusaha da ketika dapat ilmu berusaha di diamalkan. Dan bukan maksud apa yang kita pelajari pada kesempatan ini, kita harus menjadi orang yang sempurna. Tidak mungkin memang. Kulubani Adam khata wa khataina tawabun. Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan. Tapi setidaknya kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkan seluruh ilmu yang kita pelajari, semaksimal mungkin. Jadi maksud kita mengamalkan seluruh ilmu yang kita pelajari itu semaksimal mungkin. Karena Allah berfirman dalam akhir surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebankan sesuatu kepada kalian kecuali sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Dan Nabi mengatakan apa? Pidah amar tukum bisein fakuminhu masataatum. Dan apabila aku perintahkan kalian untuk mengerjakan sesuatu, maka kerjakanlah semampu kalian. Jadi beramallah semampu kita. Yang jadi masalah kita tidak maksimal dalam beramal soleh. Jadi gunakan dalam masalah ibadah, dalam masalah akhlak, dalam masalah adab, dalam masalah berinteraksi. Amalkan ilmu yang sudah kita yang sudah kita pelajari selama. Ini jangan sampai amalan kita stagnasi padahal kita sudah bertahun-tahun hadir terus secara rutin di sebuah kajian kajian ilmu. Ini akan menambah beban kita uh, di hadapan Allah Subhanahu Wataala dan selalulah ingat Nabi bersabda Al Quran hujatulak wa alek. Al Quran itu menjadi senjata bagi kita nanti pada hari kiamat dan bisa juga menjadi pemerang yang akan menyerang dan menikam kita apabila kita tidak memenuhi hak-haknya atau mengamalkan isi dari uh, kandungannya dan setiap kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang uh, apa yang sudah kita amalkan dari ilmu yang sudah kita peroleh baik dari radio maupun dari uh, internet atau langsung dari majelis-majelis ilmu yang kita kita datangi dan hendaklah setiap orang memahami masalah ini sehingga kita bisa uh, semakin bersemangat dalam dalam beramal dan uh, apa yang uh, atau faedah ini cukup penting oleh karena itu kita uh, jelaskan uh, agak luas karena sekali lagi kita membutuhkan uh, motivasi agar kita bisa beramal soleh, mengamalkan ilmu kita khususnya berbicara di hadapan uh, antum dan uh, kita semua. Ya mungkin ini saja bisa saya sampaikan.